Saadná berita malam. Assalamualaikum, Saudaron berita malam edisi hari ini Selasa 22 Agustus 2017 dibacakan oleh Ardian polisi Polres PD dipecat karena terlibat kasus narkoba. Nelayan Simeluk keluhkan kapal luar daerah jarah ikan di laut Simeluk. Belasan mahasiswa baru unimal, kerasukan saat ospek. Ikuti juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Serambi IFN.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 Darlun tiga polisi berpangkat, brigadir di Polres Pd, dipecat atau diperhentikan dengan tidak hormat karena terbukti terlibat kasus narkoba dan melanggar disiplin. Ketiga polisi yang dipecat adalah Bribka Abdul Sani, 37 tahun, Bribtu Sauri, 30 tahun, keduanya dipecat karena terlibat kasus narkoba. Kemudian Bribtu Hermansyah, 31 tahun, dipecat karena tidak masuk kerja dan terlibat kasus pidana. Ketiganya dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat setelah adanya putusan hukum tetap atau inkrah. Selain tiga polisi dipecat, ada lima polisi lainnya yang sedang menjalani sidang kode etik terkait kasus pelanggaran. Saat ini mereka masih menunggu proses hukum. Sementara itu Kapol Respidia KBPN Dinukra Hasiregar meminta para personelnya tidak melakukan pelanggaran hukum. Pemecatan terhadap personil yang melanggar diminta supaya menjadi pembelajaran dan introspeksi diri untuk memperbaiki kinerja yang lebih baik. nelayan di wilayah Kepulauan Simelu mengeluhkan adanya kapal ikan luar Simeluh yang beroperasi dalam kawasan penangkapan nelayan tradisional. Panglima Laut Simelu Riswan Panter, menduga ada orang kuat dibalik menjamurnya nelayan luar yang beroperasi di wilayah perairan Simeluh dengan menggunakan armada besar. Bahkan mereka berani beroperasi di perairan dangkal yang selama ini tempat nelayan tradisional memancing ikan. Rizwan mengaku keluhan adanya kapal luar yang beroperasi di perairan Simelu ia terima langsung dari nelayan tradisional yang mendapati saat beroperasi. Ukuran kapal yang digunakan sekitar 60 GT dengan 20 orang ABK. Sementara jaring yang dipakai yaitu jenis jaring gurami yang dilarang digunakan. Riswan menambahkan setiap keluhan nelayan akan dilaporkan ke Pemkap Semelu maupun pihak terkait di Provinsi Aceh agar segera ditindaklanjuti. Untuk itu ia berharap seluruh nelayan di Semelu harus bersatu bersama pemerintah daerah guna menjaga perairan Semelu. Darlun diperkirakan belasan mahasiswa baru Universitas Malikul Saleh Aceh Utara kerasukan saat mengikuti orientasi pengenalan kampus di Aula Masjid Agung Islamic Center Lok Sumawe, selasa siang. Dari informasi yang dihimpun, kerasukan mulai terjadi pada mahasiswa sejak Senin kemarin, tapi di hari pertama hanya satu mahasiswi. Sedangkan di hari kedua, kejadian ini berawal pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat saat para mahasiswa mendengar materi dari tim Polres Loksmawe. Tiba-tiba sejumlah mahasiswi tumbang. Kondisi ini membuat suasana semakin panik. Pihak panitia mengevakuasi sejumlah mahasiswi yang tumbang ke ruangan sebelah. Bahkan hingga pukul 15.15 .15 waktu Indonesia Barat, jumlah mahasiswa yang kerasukan terus bertambah. Ada yang langsung diobati di lokasi dan ada yang harus dievakuasi dari lokasi. Bagi mahasiswa yang tetap sehat diminta berkumpul di halaman masjid ditemani para seniornya. Kabak Humas Unimal Mas Riyadi Sambu membenarkan ada belasan peserta ospek yang tumbang. Namun di hari kedua yang mengalami kerasukan hanya tiga orang. Selebihnya tumbang karena pingsan. Setelah peserta yang tumbang ditangani kondisi kembali normal dan para mahasiswa kembali melanjutkan ospek. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Seularun ratusan kuda pacu dari tiga kabupaten di dataran tinggi Gayo berlaga di lapangan HM Hasan Gayo Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Event pacuan kuda dalam rangka memeriahkan hud ke-72 RI itu dimulai sejak Senin 21 Agustus 2017 dan akan berlangsung selama sepekan. Jumlah kuda pacu yang ikut ambil bagian di event pacuan kuda tradisional sebanyak 367 kuda. Tuan Rumah Aceh Tengah mengikut sertakan sebanyak 199 kuda pacu. Sedangkan Kabupaten Bener Meriah mengirimkan 100 kuda serta Gayo II sebanyak 68 ekor kuda pacu. Mulainya pelaksanaan pacuan kuda tradisional Gayo ini diawali dengan acara pembukaan yang dihadiri Wakil Bupati Aceh Tengah Dr. Andes H. Khairul Asmara serta diikuti para penggemar olahraga berkuda dari tiga kabupaten. Dalam acara pembukaan itu langsung dipertandingkan beberapa kelas terutama untuk kuda-kuda lokal. Darul Majelis Pendidikan Daerah sebul salam mendesak pemerintah segera mencairkan dana sertifikasi dan non-sertifikasi guru. Sebab saban tahun persoalan keterlambatan pencairan dana di kalangan guru terus terjadi sehingga membuat tenaga pendidik harus menunggu. Ketua MPD Subul Salam Jamiuddin Brutu, Jamiuddin Brutu berharap pihak Dis Sublusalam respon Salam keluhan guru tentang dana non sertifikasi tahun ini. Pihak dinas diminta untuk tidak menunda-nunda pencairan dana non sertifikasi maupun sertifikasi para guru. Jaminudin menyesalkan sering terlambatnya pencairan dana untuk guru. Karena itu ia meminta agar dana guru dicairkan per triwulan bukan per semester. Menurut Jaminudin dalam beberapa pekan terakhir pihaknya di MPD banyak didatangi guru menyampaikan keluhan seputar dana non-sertifikasi. Info Haji 2017 Sudarlun, Qatar dan Arab Saudi kembali terlibat pertikaian terkait pemberangkatan jemaah haji. Qatar mengkritik tawaran Saudi agar jemaah haji asal Qatar diterbangkan ke Mekkah dengan maskapai nasional Saudi, Saudi Arabian Airlines. Saudi dan tiga negara sekutunya Bahrain, Uni Emirat Arab dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar sejak Juni lalu. Di tengah kemelut diplomatik ini, pekan lalu Saudi menyatakan akan membuka akses untuk perjalanan ibadah haji bagi jamaah asal Qatar. Langkah ini awalnya disambut baik oleh otoritas Qatar. Namun pada minggu kemarin Saudi mengeluhkan pesawatnya yang tidak bisa mendarat di Bandara Internasional Hamad Doha. Saudi menuding Qatar sengaja menolak untuk mengizinkan pesawatnya mendarat. Qatar menyebut klaim Saudi itu tidak berdasar. Saudi kemudian menawarkan untuk mengangkut para jamaah haji Qatar hanya dengan maskapai Saudi Arabian Airlines, bukan dengan maskapai nasional Qatar atau maskapai lainnya. Qatar merasa keberatan karena maskapai nasionalnya masih tidak diizinkan terbang ke Saudi. Sudah run, semua jamaah haji gelombang pertama yang datang ke Arab Saudi melalui Madinah per 20 Agustus lalu telah diberangkatkan menuju Mekah. Namun masih ada jamaah yang sakit dan masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi, RSAS, dan Klinik Kesehatan Haji Indonesia, KKHI Madinah. Beberapa dari jamaah yang masih dirawat tersebut masih bermasalah dengan paspornya. Ada delapan pasien yang belum diketahui paspornya, empat diantaranya berada di KKHI Madinah. Sehubungan dengan persoalan itu, Amin Handoyo, Kepala Dakar Madinah mengatakan pihaknya telah menerima surat permintaan pelacakan paspor dari KKHI Madinah. Kini Dakar Madinah tengah melakukan koordinasi dengan Muasasah. Jika masih belum ditemukan, Amin menegaskan pihaknya akan meminta Muasasah untuk memberikan surat jalan. Surat jalan ini bisa ditunjukkan agar bisa sampai ke Madinah. Dari Newsroom Seramitanjung Permais, sekian berita malam edisi Selasa 22 Agustus 2017.